Bidra bisnis RUU pengadaan lahan yang segera akan disahkan tidak menyelesaikan masalah sengketa lahan yang selama ini berlarut-larut dan menghambat pembangunan infrastruktur. Dalam RUU tersebut, sengketa ganti rugi lahan prosesnya bisa sampai mahkamah agung. Banyak kalangan yang menghendaki semestinya sengketa ini hanya sampai di pengadilan negeri saja, tidak ada naik banding. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Pak Danang, apa komentar Anda? Untuk kemudahan dan kecepatannya proses itu, saya kira satu tahap saja final saya kira sudah cukup baik itu. Undang-undang ini kan disusun dengan asumsi bahwa kekuasaan kehakiman kan adil gitu ya. Ya kan harus mulai dari situ dulu. Kalau, kalau tidak mulai dari situ, maka seluruh undang-undangan kita kan tidak ada artinya apa-apa ya. Sekarang prosesnya itu kan bukan makalah menang kalau sebenarnya kalau di sana, ya kan? n h prosesnya itu adalah Berapa sebenarnya harga yang pantas untuk dibayarkan? Ya, jadi kalau pemerintah sudah membuat isunya itu kan bukan digusur tidak digusur. Persoalannya kan atau dipindahkan tidak atau direlokasi dan tidak direlokasi. Persoalannya kan bukan itu. Persoalannya adalah bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum. Dan untuk itu maka negara pemerintah itu mengganti seberapa besar yang sesuai. Saya kira isunya itu di situ, sehingga tidak m e m e r l u k a n lagi upaya yang lebih tinggi ke pengadilan、eh, tinggi maupun、eh, mahkamah agung. Dan saya kira nanti yang perlu dikerjakan bersama-sama adalah bagaimana m e n s e t u j u i teknik penilaian aset itu yang harus dibayar atau dinilai yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan. Menurut Bapak, apa dampaknya jika mekanisme sengketa ganti rugi, prosesnya bisa sampai mahkamah agung? ねえ、ya, saya でも、